Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumi'uddin Wa salama tasliman kathira Ya ayuhal ladhina amanu taquullaha haqqa tukatih Wa latamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabasta minhuma rijalan kathira wa nisa'ah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 Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar A'adhani allahu wa iyaikum minan nar Ikhani fiddin Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Kita masih bisa Bermuajah Bermajlis dalam rangka mempelajari sharaf yang diambil dari kitab Al-Kafi fi al-misrafi ya, yang ditulis oleh al-ustad Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan fi'il mudhari dan fi'il mudhari yang sudah uh, sampai juga pembahasannya yakni bersambung dengan dhamir nasab ya, pada halaman 17 di buku ana kita sudah masuk pada tasrif alfiil mudori al ini almutasili bidomirinas tasrif yaitu perubahan kata kerja yang sekarang yang bersambung dengan domir nasob ya artinya domir-domir yang uh, sudah kita hafal itu ya uh, letaknya di belakang fiil letaknya setelah fiil mudori nah, sehingga uh, sudah menjadi ketentuan kalau domir bersama dengan kata kerja, apakah kata kerja yang lampau atau filma atau fi film yang sekarang kita akan bahas, maka dia kedudukannya sebagai nasab atau kedudukannya sebagai maf'ul ya, sebagai objek gitu ya. <tuh> Seperti yang sudah di sini dicontohkan, fi'ilnya adalah contohnya adalah yas'aluhu ya. Yas'alu, yas'aluhuma, yas'aluhum ya. Yas'aluha, yas'aluhuma, yas'aluhunna. Yasaluka, yasalukuma, yasalukum. Ya. Kemudian yasaluki, yasalukuma, yasalukunda. Ya. Kemudian yasaluni, yasaluna. Di sini dicontohkan adalah dengan kata kerja yang yasalu, gitu ya. Yasalu. Dan sebagaimana yang sudah anda jelaskan, bahwa e, kata kerja ini ya dengan semua kandungan domirnya itu juga bisa bersambung dengan uh, semua domir ya dengan semua domir ya artinya domirnya itu uh, yang 14 itu kalau disambung dengan kata kerja maka dia akan menjadi banyak akan menjadi uh, berbagai macam bunyinya ya baik di sini langsung tamrin tarjim ya kita sudah bahas, sudah sering bahas, maka kita akan masuk ke Tarjim atau atamrin maksudnya. Di sini ada kata kerja asaluki, ya asaluki. Maka apa artinya? Untuk siapa? Aku satu hmm. orang laki-laki atau satu orang perempuan bertanya hmm. kepada kamu perempuan. Iya. Betul. Asaluki. Maka di situ domirnya adalah ana ya. Artinya saya atau satu orang laki-laki atau perempuan akan bertanya kepada kamu satu orang perempuan ya betul nah di sini contohnya adalah kata kerjanya asalu gitu ya asalu ya, ini saya gitu ya kalau dalam contoh kata kerjanya itu bukan asalu tapi yasaluhu nah ini pun domirana pun kalau dirunut dari awal itu juga sama e, apa namanya <tuh> e, memiliki banyak suah e, banyak ininya banyak banyak penjabarannya dari mulai as'aluhu, as'aluhuma, as'aluhum. As'aluha, as'aluhuma, as'aluhunna, as'aluka, as'alukuma, as'alukum, as'aluki, ya di situ ya. As'aluhuma, as'alukunna, as'aluni, as'aluna gitu ya. Baik, eh, itu apa namanya? Apa namanya? domirnya saya. Saya, satu orang laki-laki atau perempuan akan bertanya kepadamu. Betul sekali terjemahannya ya. Nah, sekarang di sini apa terjemahannya? Bahasa Arabnya adalah tas aluni, tas aluni, ya, uh, tas aluni. Apa artinya? Tas aluni itu kalau kita uh, rinci ada dua, gitu ya. Pertama, uh, apa? Uh, Filnya adalah ini, tas. Oh ya, yeah, di sini salah. Aluni. Uh, ini kalau supaya memudahkan. Di, di ini dipecah dulu, dipecah ada dua, ini adalah dari tas alu dari tas alu, ya dari figur tas alu, sama ni di sini, ya ni. Nah, kalau kata kerja eh, domir, eh, apa namanya yang bersambung dengan kata kerja, kalau untuk anak itu pakainya ni, ya pakainya ni mungkin sudah pernah disinggung juga ketika fiil fiil madi ya tasrif fiil madi almut tasri bidomir nasbin nah kalau untuk fiil, fiil untuk kata kerja maka domir ana itu adalah bunyinya ni nah sekarang kalau ni jelas apa nih kira-kira supaya gampang berarti adalah saya ya saya sebagai saya sebagai ininya sebagai uh, objeknya tas alu sekarang Tasalu apa artinya? Saala Yasalu Yasalu Yasalani Yasaluna Tasalu Nah kan disitu dahulu lagi ketemu Tasalu Kemudian Tasalani Yasalna Kemudian bunyi lagi Tasalu Ya. Tasalani Tasaluna Berarti Tasalu itu ada dua Ada dua Apa namanya Kemungkinan ah, ah, Tasalu ah, ah, Jadi Yang mana? Kalau tas alu ini kemungkinannya ada dua terjemahannya, yaitu bisa dia dia satu orang perempuan akan uh, bertanya kan gitu ya ini dia satu orang perempuan akan bertanya atau kemungkinannya adalah kamu uh, kamu satu orang laki-laki uh, akan bertanya nah, ketemu jadi di sini bisa di Bisa di e, pecah dulu Supaya memudahkan Jadi kalau tas aluni terjemahnya apa di sini sudah ada artinya masing-masing Tinggal -masing. ngerangkai saja kan Apa tas aluni Dia, nah, dia, atau, atau, dia atau Kamu, kamu uh -uh, Satu orang laki iya. Atau satu orang perempuan ya? Oh enggak gini satu orang laki, nah, nah Jadi ininya Dia satu orang perempuan Atau orang, kamu satu orang laki-laki itu ya akan bertanya kepada ini saya nah gitu tes alun itu artinya dia satu orang perempuan atau kamu ada dua kemungkinan sih ininya apa namanya e, domir yang terkandung di dalamnya itu ada dua kemungkinan dia satu orang la, perempuan atau kamu satu orang laki-laki akan bertanya sama kepada saya nah itu terjemahnya jadi bisa di bisa di uh, apa rinci dulu atau dipisah dulu. Demikian juga di sini yasalunaka. Hmm ini ini seperti dalam firman Allah Taala. Yasalunaka anil anfal kan gitu ya. Yasalunaka itu ada dua tuh. Pertama yasaluna sama ka. Nah, jadi ada dua ini. Ada dua unsur di situ. Ya, pertama yasaluna. Yasaluna sama kak, sama kak. Nah. ini berarti tinggal dicekamkan satu persatu. supaya memudahkan ya. kalau disambung sih ini nunnya sama kak ya. uh, nyambung. tapi ini ada dua unsur yes, sama K. Apa, kira -kira? Uh. ya sama kak. ceritanya apa kira-kira? mereka. iya betul mereka. iya uh -huh. kalau bertanya uh, jelas ini Arti yang diterkandung dalam file ini artinya bertanya. Sekarang mereka mereka nya berapa orang? Mereka tiga. Tiga ya betul. Mereka tiga orang laki atau perempuan? Laki, laki betul. Jadi mereka tiga orang laki laki. Akan uh -uh. bertanya kepada bukanku? Bukan. Kalau ka itu uh, artinya kamu satu orang laki laki. Ya, engkau. Ya, engkau. Nah, jadi mereka tiga orang laki-laki atau lebih akan bertanya kepada mu nah, ya, Jadi kata itu artinya engkau. Jadi ya yes, saluna kata itu, mereka tiga orang laki-laki atau lebih akan bertanya kepadamu. Kepadamu atau kepada engkau. Betul ya. Jadi di situ sebenarnya sih eh, apa namanya me me me memahami dari dua unsur ini. Ya, ketika sudah bersama dengan dhamir. Berikutnya, nas'alu kum. Kami, hmm. laki-laki hmm. atau hmm. kepada kalian. Iya. Nah, begitu ya. Jadi, nas'alu kum. Itu ada dua unsur, nas'alu sama kum. Nah, Nas'alu-nya kami akan bertanya. Ya ini tiga, kami laki-laki atau perempuan, banyak. Akan bertanya kepada kum. Kum itu adalah kalian. Tiga orang, laki-laki atau lebih. Jadi, akan bertanya kepada kalian banyak. Kami akan bertanya kepada kalian. Berikutnya tas alinahu. Tas alinahu ini ada dua unsur, tas alina sama hu. Heeh. Mm -mm. ah, santai, bagus sekali. Jadi, kamu satu orang perempuan akan bertanya kepadanya, satu orang laki-laki, ya. Kalau singkatnya, kalau sudah pahami sih ini diterjemahkan secara simpel kamu akan bertanya kepadanya. Kan gitu ya. Cuma maksudnya kalau kita rinci seperti ini supaya kita E, saling memberitahu biasanya ini e, apa namanya e, kandungan pelakunya kemudian jumlahnya itu kita sudah tahu kita se, apa namanya Muroja'ah gitu ya kamu satu orang perempuan akan bertanya kepadanya satu orang laki-laki ya kemudian Yasaluna nih silahkan Yasaluna nih hmm? bagus bagus sekali Yasaluna ni itu ada dua unsur. Yasaluna yes, alu, yes, sama ni, nah, sama seperti ini. Yasaluna hanya di sini kak. Jadi ni mereka, tiga orang laki-laki atau lebih akan bertanya kepada saya. Satu orang laki-laki atau perempuan akan bertanya kepada saya. Tasala nih ha, apa nih? Tasala. Orang perempuan akan bertanya kepada dia satu orang perempuan. Di sini Tasala itu bukan satu orang. Hah? tas ala tas ala nihah iya ini lamnya panjang tas ala bukan tas alu eh bukan tas alinahu kalau yang tas alinahu itu atau tadi tas ali, ya tas alinahu baru kamu satu orang perempuan tapi di sini tas ala nihah ini ada tiga kemungkinan nah, dobiarnya itu hmm. ya jadi di situ uh, kalau kita uh, urai lagi kita urai lagi itu tas ala Ala ini sama di situ hak domennya. Ya, kalau kita pecah itu ada dua unsur, ada dua. Oh, iya, iya. Kita baru dia kan? Baru sadar ya. Nah di sini tuh ada kemungkinan tiga nih. Ada kemungkinan tiga, tiga, tiga uh, kata ganti. Siapa aja? Hmm. Kan? Mereka, iya betul. Mereka dua orang perempuan. Nah, mereka dua orang perempuan atau? Atau kamu. Ah, kalau kalau okay. kalau kalau dua orang bukan kamu kalian, kalian, kalian berdua laki-laki ah, betul atau kalian dua orang perempuan akan bertanya kepada dia satu orang perempuan jadi itu rinciannya jadi mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan akan bertanya kepada dia satu orang perempuan kalau secara singkatnya sih misalkan ya e, untuk satu satu jenis, untuk yang perempuan misalnya, berarti mereka akan bertanya kepadanya. Nah, mereka berdua akan bertanya kepadanya. Dengan dengan anggapan sudah paham maksudnya mereka berdua perempuan kan gitu ya. Atau kalau misalkan coba untuk yang untuk laki-laki, berarti kalian dua orang laki, kalian dua orang laki-laki akan bertanya kepadanya. Kalian akan bertanya kepada kepadanya kalian dua orang. Kalau gimana kalau misalkan Disandarkan kepada yang perempuan Berarti kalian dua orang akan bertanya kepadanya Ya gitu ya untuk yang perempuan Jadi ini kas alani itu Mengandung dua atau tiga Tiga unsur Tiga unsur domir ya tiga unsur domir. Mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki Atau kalian dua orang perempuan Nah di sini juga berikutnya antum Yas al na ka Nah Yas al na itu ada dua unsur juga Ada Yas al sama ka Nah Mhm. Mm Jadi yas'alna sama ka. Itu ada dua ada ada di kalau kita urai ada dua jenis. Kata kerjanya yas'alna sama domirnya ka. Kira-kira apa artinya? Kalau yas'alna? Ah, ah, bukan. Itu kalau kita runut ya. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Tas'alu, tas'alani, yas'alna. Nah, di situ dhamirnya yas'alna ada di situ. Berarti apa itu? Kalau misalkan kita rungur-rungur dari atas Yasalu itu huwa ya Huwa yasalu Kemudian huma yasalani Hum yasaluna Kalau hiya tasalu Huma tasalani Berarti domir Hun hmm. Hunna Jadi hunna ya kan Apa namanya yes, Itu adalah miliknya domir hunna Yasalna itu Yasalna yes, ah, yes, Yasalna ini apa namanya domilnya ini huna ini khusus ini ano wajan bunyi begini yas kemudian ada unsur lagi kak yas alna kak nah, berarti apa mereka. betul mereka berapa orang iya betul tiga orang perempuan, perempuan betul akan bertamanya bagus iya ya, jadi mereka tiga orang perempuan atau lebih akan bertanya kepadamu atau akan bertanya kepada engkau atau akan bertanya kepada anda gitu ya uh, satu orang laki-laki gitu ya jadi sebenarnya ini mudah sih artinya tinggal hafal ininya uh, urutan dari domirnya huwa huma hum hia huma hudna anta antuma antum anti antuma antuna ananahnu empat belas itu uh, kemudian di sin domir juga uh, itu uh, apa namanya juga mudah diingat Insyaallah ya, ya kalau ka itu berarti anta berikutnya ini e, do, e, kata kerjanya ganti bukan saalayasalu tapi nasoroyan suru apa artinya ansurukum ansurukum sih ah, ya betul saya betul ah, ansuruku berarti ada ansuru sama kum ada dua unsur ada unsur fiilnya ansuru sama domirnya antum kum di sini berarti saya kalian suru e, artinya apa e, fiil yang suru itu artinya menolong ah berarti saya, saya uh, betul iya itu saya akan menolong kalian berapa orang kalian banyak di sini ya, kum di sini artinya 3 orang atau lebih laki atau perempuan laki-laki ya betul jadi kalau dirinci lebih detil, saya, ya, laki-laki atau perempuan satu orang ni ya akan menolong kalian tiga orang lebih laki-laki. Nah itu, itu jadi eh, apa namanya merincinya demikian. Ansuru adalah domennya saya atau ana ya. Di sini berikutnya, yang suru nani, yang suru nani, nani ya. Ah begitu ya. Yang suruna itu sama dengan di atas ininya demirnya adalah hum. Ada dua unsur. Yang suruna sama ni. Yang suruna sama ni. Yang suruna mereka tiga orang laki-laki atau lebih akan menolong saya satu orang laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi intinya adalah mereka akan menolong saya kan gitu ya. Mereka akan menolong saya. Mereka di sini mereka laki-laki. Mereka akan menolong saya. Berikutnya Nansuru H ha, nan suruh h. Ha. Hmm? Iya, jadi kami akan menolongnya. Ya. Nah, singkat cerita adalah kami akan menolongnya. Ini yani kami di sini, bisa laki atau perempuan, akan menolongnya satu orang perempuan. Hmm, ya. Kami akan menolongnya. Nan suruh h. Ha. Ya. Kemudian yang surnak. Iya betul. Jadi yansurna itu adalah e, mereka e, tiga orang lebih perempuan ya. Mereka di sini banyak. Mereka tiga orang atau lebih perempuan akan menolong kamu satu orang laki-laki. Yansurnaka. Ya ada dua ada, ada dua unsur yansurna sama ka. Kembali ke sebelah kanan tansuruna tansuruna hunna. Ada dua unsur tansuruna sama hunna. Hmm. Tansuruna hunna Berarti apa? Di sini Tansuruna uh, uh. Kan berarti domirnya siapa? Apa? Mukhotab jelas uh, uh. Tansuruna hunna Kalian uh -huh. Tiga orang perempuan Akan bertanya kepada Kalian ketiga baris. Iya. Pertama, tansuruna itu artinya tadi apa? maksudnya ini. Tadi lupa ininya. Artinya al-domirnya. Kita ulang lagi ya. Tansuruna huna itu ada tansuruna sama hunna. Tansuruna itu eh siapa? Bukan hunna, bukan. Nah, mungkin salah tadi. Bukan hunna. Tapi tansuruna Uh -huh. Nas yang suru, yang suru, yang suru, yang suroni, yang suruna. Tan suru, tan, tan suroni, yang surna. Tan suru, tan suroni, tan suruna. Uh -huh. Berarti uh -huh. apa nabi? Ia uh -huh. orang laki-laki uh -huh. atau lebih akan uh -huh. menolong kalian perempuan. Ah di sini kalianya, bukan kalian Hunna itu. Uh -huh. uh -huh. Kalau kalian kunna mereka gitu. Mereka tiga orang, eh, nah, yuk, yuk, ya ugiya. Jadi kalian, ya tiga orang atau lebih laki-laki akan menolong mereka uh -uh, tiga orang atau lebih perempuan. Kalau antum semakannya kalian itu bukan kayak gini ugiya, tapi tan suruna kunna, uh -uh, gitu ya. Jadi ada huna, ada kunna. Kalau huna mereka, kalau kunna kalian, kalian sama-sama uh, perempuan gitu ya tapi yang ini mereka kalau yang Hunah itu kalian jadi Tansurunahuna itu kalian tiga orang atau lebih laki-laki akan menolong mereka tiga orang atau lebih perempuan Tansuru Nahuna iya nah di sini seperti kayak tadi tiga unsur Tansuronihi Tansuronihi Tansuroni itu terkandung unsurnya tiga domir sama persis seperti ini jadi yang suru, yang suroni, yang suruna. Tan suru, tan suroni satu. Tan suroni, ya. kemudian yang suruna. Lalu eh, tan suru, tan suroni sama bunyinya. Tan suroni, tan suruna. Lalu tan surina, tan suroni kembali terulang eh, tiga kali. Tan suruna. Kemudian ansuru, nan suru. Maka kalau tan suroni, apa artinya? Betul. Berapa orang? nah dua orang, orang. ah laki -laki. bukan laki-laki perempuan, perempuan atau, atau lebih? enggak enggak enggak enggak apa lebih enggak <laughs> enggak atau lebih <tutup> jadi mereka dua orang perempuan, perempuan, atau, perempuan atau ini perempuan, kalian, kalian. ah berapa berapa orang tumpu. ini ada di sini sudah ditulis sih malah kalian dua orang laki-laki atau sini kalian, kalian dua, orang, dua orang perempuan dua orang. nah ini udah kasih jawaban sebenarnya <laughs> jadi jadi eh, apa sebenarnya untuk eh, Perancar ya mereka dua orang laki perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan akan akan apa di sini tansuro menolong, menolong siapa hid di sini masih perlu diceritakan lagi belum selesai <laughs> jadi akan menolong siapa? Saya, eh bukan. Hi, hi itu? Buah. Atau hu? Hi uh -uh. itu sama dengan hu? Bukan. Kalau kamu ka? Uh. Saya. Bukan. Kalau saya ni, Berarti menolongnya. Menolong. Uh, menolongnya satu orang, laki-laki. Ya. <laughs> Jangan khawatir dua lagi, sebab nanti akan berlalu badainya. Ia. <laughs> Dua lagi. Jadi sekali lagi Tansuroni itu tansuroni. Mm, mereka dua orang perempuan atau ya kalian dua orang perempuan eh kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan akan menolongnya satu orang laki-laki. Ya artinya singkatnya adalah kalau misalkan disalakan kepada perempuan uh, yang goip gitu ya mereka akan menolongnya mereka dua orang akan menolongnya mereka perempuan kalau disalakan kepada laki-laki Ya kalian dua orang akan menolongnya. Kalian dua orang laki-laki. Kalau di kepada perempuan yang muhok yang yang muhoktop yang diajar bicara, kalian dua orang perempuan akan menolongnya. Kalian dua orang akan menolongnya. Yangnya yang, yang di sini kembali kembali kemana? Iya ya yang ini kalau ini hanya satu nya untuk satu orang laki-laki. Gitu. Jadi uh, asal usulnya kan gini uh, adalah yang suruhu kan gitu ya itu asal usulnya tuh yang suruhu kemudian yang suronihi kalau yang suruhu ketika uh, ro nya itu sebelumnya adalah domah maka uh, apa domir mutasil yang hait yang hua itu adalah hu yang suruhu asalnya yang suruhu ya kemudian yang suronihi, sama seperti di sini. Oh di sini nggak ada di sini. Di sini adalah Yas Alu semua ya. Dirunut, dirunut ya, dirunut dari awal uh, apa namanya? Uh, apa namanya? Dari uh, yang suru gitu ya, yang suruh. Atau gini, kita runut adalah dari dari tan suru, tan suronihi gitu ya. Tansuronihi, kemudian Tansuronihima, itu kelompoknya ya. Kemudian Tansuronihim, hmm, kemudian Tansuroniha, Tansuronihi, nih, Tansuronihima, Tansuronihina. Nah itu kalau fi'ilnya Tansuroni tansuro semua, kalau fi'ilnya Tansuroni tansuro semua, disamun dengan domir nasob domir mutasil nasbin domir mutas domir nasob mutasil gitu ya itu kalau kita run dari awal adalah dari sini mulai startnya tansuronihi tansuronihi ma tansuronihim tansuroniha tansuronihi ma tansuronihinna tansuroni ka tansuroni tan tan tan kuma tansuroni kum tansuroni ki tansuroni kuma tansuroni kunna tansuroni ni tansurani na itu. Itu apa namanya kalau mau dijabarkan semuanya. Hmm, jadi bukan dari yang suruhu. Jadi ini sebenarnya startnya dari sini, tansuranihi itu. Jadi kalau hi-nya adalah uh, artinya adalah nya, nya satu orang laki-laki. Nya satu orang laki-laki. Sama dengan kita mengatakan eh uh, yasaluhu gitu misalkan ya. Yasaluhu dia eh uh, satu orang laki-laki akan bertanya kepadanya, kepadanya, ya gitu. Bisa dipahami ya. Jadi maksudnya tansuroni itu ada dua unsur. Ada yang per, unsur pertama tansuroni samahi. Jangan, jangan, jangan apa? Jangan bingung dengan domirhah yang, yang dibaca dengan kasroh. Ya, karena apa? Dia menyesuaikan dengan uh, kasroh yang sebelumnya atau dengan harokat yang sebelumnya yang kasroh. Kalau kalau, kalau harokat sebelumnya itu kasroh maka dhamir itu lebih kuat dibaca dengan kasroh. Kalau dibaca dengan hu itu tidak lazim, tidak tidak tidak dipakai misalnya tansuranihu gitu enggak, enggak ini. Maksudnya tidak tidak dipakai yang seperti itu. Ya. Tidak tidak enak didengar dan sulit di lisan bahasa Arab itu kalau dikatakan tansuranihu gitu enggak ada. Tansuranihu enggak ada. Adanya tansuranihi. Ya, seperti ilaihi atau fihi. Ya, kalau misalkan huruf fi bersama dengan ha itu bukan fihu tapi fihi. Nah, gitu ya. Fihi, kemudian lahu atau ilaihi, kemudian anhu, kemudian minhu, kemudian alaihi. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibaca hi atau hu. Baik, eh uh, nanti insyaallah sambil jalan akan akan membuka wawasannya insyaallah ya. <laughs> Berikutnya adalah tansurina huma. Fadol tansurina huma. Berarti antum dah? Oh, antum ya kira ramal. Nah, berarti kalau tansurina huma apa? Mereka. Ah, bukan. Di situ uh, tansurina itu uh, ada domirnya uh, khusus ini, khusus dhamirnya. Tansurina itu uh, kita kalau kita mulai adalah dari tansurina, tansurina. Nah, dilamba itu adalah Uma, uh, Uma ya. Jadi ada dua asur. Pertama tan surina ha, sama Huma Kita kita kita urai ada dua. Tan surina sama Huma Tan surinanya bukan mereka, tapi apa? Itu kalau kita ingat lagi, yang suru, yang suroni, yang suruna. Tan suru, tan suroni, yang suruna. Tan suru, tan suroni, tan suruna. Nah, tan surina kamu tan surina ketemu berarti artinya apa? Hua huma hum hiya huma huna anta antum anta antuma antum an, anti. Jadi ini tan surina ini adalah domirnya adalah anti. Ya. E, bisa kebayang enggak? Belum. Ya, karena memang ini sebenarnya kalau ketika saya ada waktu kosong harus dihafal memang. Heem. Antum misalkan kenapa anak kok bisa apa? Karena anak udah lama sekali gitu dari SMA jadi ya kayak gini masih top yang seperti ini. Karena udah terbiasa jadi ya apa sendirinya. Maka maka itu tadi uh, urutan urutan apa domir itu ya harus siapa? Ya, Hua huma hum hia huna anta antuma antum anti antuma antuna anak anak itu uh, urut-urutan itu udah sudah sudah ketika ini ketemu kan tadi kalau kita runut kan ketemu yang suru yang suroni yang suruna tan suru tan suroni yang suruna tan suru tan suroni tan suruna itu ketemu tan surina tuh jadi dia adalah siapa ada apa kata gantinya yang terkandung adalah anti, anti. iya jadi apa artinya kalau udah ketemu anti nah gampang terjemahkan anti. kamu ya berarti atau anda atau uh, uh, Engkau, ya itu. Ya. Kamu satu orang berapa? Eh, kamu satu orang siapa? Kamu satu orang perempuan, perempuan ya. Karena sudah ada ketemu anti kan? Jadi kamu satu orang perempuan. Nah sekarang eh, apa lafadnya? Artinya makna secara bahasa Arabnya apa? Kamu satu orang perempuan. Uh -huh. Nah begitu. Iya. Dua orang perempuan, Dua orang perempuan atau? Aa, karena huma itu ada ada kemungkinan Bisa laki-laki seorang perempuan. Jadi kamu satu orang perempuan sedang atau akan menolong mereka dua orang laki-laki atau perempuan. Jadi dengan menerjemahkan itu lengkap sudah jadinya gitu. Lengkap anu apa namanya makna yang uh, yang di yang terbawa atau yang terkandung dalam kata tersebut. Jadi Tansurina huma kamu satu orang perempuan sedang atau akan menolong mereka berdua laki atau perempuan. laki-laki atau perempuan dua orang ya. Terakhir di situ adalah tan suru huma. Heeh. atau dia satu mm -mm. orang laki atau perempuan. Iya, santan masyaallah ya. Jadi tan suru itu eh, bisa artinya dia satu orang perempuan atau kamu satu orang laki. Satu orang laki-laki akan menolong mereka berdua laki-laki atau perempuan. Ya, jadi sebenarnya eh, hanya mencocok-cocokkan saja sih, menjodoh-jodohkan hanya itu saja ya. Eh, domir yang satu dengan domir yang lainnya itu bisa jadi berbeda. Nah ini akan terasa eh, ketika kita eh, apa namanya <tuh> eh, ini menjabarkan semua fiil ini eh, sebagai perwakilan saja gitu ya sebagai wakil dari fiil-fiil yang uh, di atas. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nanti kita misalkan bahas dulu sampai selesai, ulang lagi dari awal itu juga enggak masalah. Berikutnya Ihwani Rahimani wa rahimahumullah al-muallif al tasriful fiil mudhari' il majhul. Ya, berikutnya fasal yang berikutnya yang pasti kita lewati juga adalah uh, perubahan kata kerja yang mudore yang majhul yang tidak diketahui pelakunya. Ini wazannya satu ya. Dari semua Wazan fi'il yang enam itu ya, Yang kemungkinan fi'il mudareknya adalah Yaf'alu atau Yaf'ilu atau Yaf'ulu Maka ketika Fi'il mudarek yang majul itu cuma satu Yaitu Yuf'alu Yaitu Yuf'alu atau di sini dicontohkan Yudrobu ya. Kita baca bersama-sama Yudrobu, Yudrobani, Yudrobuna yudrabu. Tudrabu tudrabani yudrabna Tudrabu tudrabani tudrabuna Tudrabu, Tudrabina tudrabani tudrabna Udrabu nudrabu Ya yeah. Jadi ini adalah contoh langsung ya. Adapun wazannya ya yufalu, yufalu, yufalani, yufaluna, tufalu, tufalani, yufalna gitu ya. Wazan apapun itu uh, satu, satu saja jenisnya. Kemudian tufalu, tufalani, tufaluna, tufalina, tufalani, tufaluna, uh, tufalna ya. Kemudian ufalu, nufalu. Di sini kalau Yudrobu artinya dia satu orang laki-laki akan dipukul. Akan atau sedang dipukul. Jadi artinya adalah di, bermakna di ya. Kalau di sini Dorobaya eh, duriu memukul, ketika Yudrobu ya, Duriya Yudrobu dipukul. Yudrobani mereka dua orang laki-laki akan atau sedang dipukul. Ya. Yudrobuna mereka tiga orang laki-laki atau lebih ya sedang atau akan dipukul. Tudrobu dia ya satu orang perempuan sedang atau akan dipukul. Kok di sini bukan dia atau kamu ya? Karena di sini kita melewatinya secara urutan kan ya tidak semu, tidak tidak mewakili ya nanti juga ketika ketika menerjemakannya kamu nanti pada pada v il berikutnya gitu. Jadi kalau di sini kita menerjemahkan satu persatu. Kalau tudrobu tadi adalah dia satu orang perempuan sedang atau akan dipukul. Ya gitu ya. Kita menerjemahkannya satu persatu. Tudrobani di sini karena dia adalah kelompoknya goib, ya atau di sini mau anak Maka artinya apa? Mereka dua orang perempuan sedang atau akan dipukul. Yudrobna mereka tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan dipukul. Ya. Berarti kalau Tudrobu, Kamu. Hmm. oh sebentar, uh, giliran nanti ya. Supaya iritan, supaya berurutan. Kalau Tudrobu ah. Ah, iya. D. Ah, kalau majul itu tidak diketahui pelakunya, jadi artinya di Kalau akan me itu berarti dia maklum, artinya dia diketahui pelakunya, dia yang sedang um, akan me kan ya, uh, gitu maksudnya uh, uh, pelakunya itu jelas kelihatan. Tapi kalau di sini ini pada kekataannya dia itu dalam keadaan menempati posisi objek sebenarnya. Hanya di sini e, runda, artinya dia sed, menempati pelaku ya. Tetapi artinya adalah di, di kam, kamu satu orang laki-laki akan sedang atau akan dipukul, gitu ya. Terus tudrobani berarti antum? Tudrobani ya berarti yang masih Mukhotob ya? Hmm, artinya apa tudrobani? Atau laki -laki, atau akan Betul sekali. Tudrobuna Kalian tiga orang laki-laki. Hmm iya betul nah sekarang itu uh, drobina aparnya itu drobina ah uh -uh. uh, uh, kalau kami nanti itu drobu ah uh, kalau kalian nanti kalau udah berikutnya ini masih satu ini itu ya. itu bukan dia bukan kalau dia udah tadi lewat di atas iya <laughs> <laughs> <Nanti, laughs> <aku, laughs> <aku, aku. laughs> Kamu, ya nah, kamu. Nah, di sini lihat-lihat di sini kan ada muhatab. Muhatab itu artinya yang diajak bicara. Berarti kalau di sini satu orang berarti kamu. Kamu, kamu engkau, Anda kan gitu ya. Kamu Mungkin satu orang siapa? Ah, eh, bukan. Satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Karena ya, kalau laki-laki tadi di atas satu dabu sudah ya. Adapun sekarang adalah perempuan. Kamu satu orang perempuan laki -laki, akan ia sedang atau akan dipukul. Nah, ya. Jadi ini domir anti nih. Pada hakikatnya kita adalah membayangkan ini huwa, huma, hum ya ke samping ya. huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, ya. Antuma, antuna Ananahnu kan gitu ya. Kalau gitu, kalau tudroba droba ini apa artinya? Droba. Mm. Mm -hmm, betul. Itu orang perempuan. Iya. Ah begitu, betul sekali. ya Jadi kalau kalian dua orang perempuan sedang atau akan dipukul. Tu drobna, kalian dua orang perempuan atau laki. Kakak hmm. sudah. Ah begitu. Udrabu. Laki -laki akan, akan iya. Antum terakhir nudrabu. Kali, Iya. Nah, inilah sederja mahanya yang insyaallah sebenarnya hanya diulang-ulang saja dari mulai awal itu dari mulai kita bahas tasrif fiil madi ya di halaman 10 yang maklum itu sebenarnya diulang ulang saja ya. hanya perbedaannya di antaranya adalah kata kerja makna yang terkandung dalam kata kata kerja tersebut adapun masalah e, jumlah orang dan sebagainya itu itu sama semua tidak ada yang dirubah begitu ya hanya tinggal melancarkan insyaallah ya diasah terus ya. Baik, kita akan masuk pada tamrin. Tamrin 1 eh yakni shorif ya. ya. Di tasrif seperti tadi yang dibaca. Jadi eh yudrabu, yudrabani, yudrabuna, tudrabu, tudrabu, tudrabani, yudrabna, tudrabu, tudrabu, tudrabani, tudrabuna, tudrabina, tudrabani, tudrabna, udrabu, nu drobu. Padwas itu harus lancar juga. Sekarang bagaimana kalau VN-nya yusalu? Satu orang sendirian Yus alu Di secara komplit Yus alu yus alani yus aluna mm -hmm. Tuz alu yus alani yus aluna Ala yus, alu. yus, yus alna Yus, ah, yus alna Terlanjut Tuz hmm. alu yus alani Tuz aluna Betul Tuz alina Tuz aluni Hmm salah. Sebelumnya tadi anu prodiri di, di, di, di, diperbaiki. Terus Alina habis itu Alina, alina hmm. ali. <laughs> Betul tadi kita dulu misalkan alina, yang terus lalu eh, salah. Itu <laughs> dobel-dobel. Terus Alina terus lalu Uh, sama dengan yang di atas sama dengan yang dhamir muhatab yang mudakarnya terus alu terus alani terus aluna terus alina -ha? terus alna tus alina. sebelum uh, itulah kunna maksudnya langsung antumuna aluna iya kalau <laughs> <laughs> <laughs> yeah. gitu ulang dari awal terus alu <laughs> coba Pak <Sok. laughs> iya nanti kayaknya kader ya <laughs> Yes alu yes alu ah, Yus Yus yes, yes, bukan yas Yus alu betul Yus alu Yus <laughs> alani Yus alun Yus alna Ah betul Yus alu Yus Yus alu Yus alani Yus aluna Betul Yus alina Yus hmm. al Yus aluni Tapi padah udah betul ha, Salah salah Tadi Antum yang ketika yang muzakar muqathab itu betul semua. Tus alu, tus alani, tus aluna, tus alina, tus alani lagi. Heeh, alani lagi. padahal kan yang itu sama semua itu. Tus alani. terus yang untuk antunanya tus alna. Tus alna, iya. Tus alu. Tus alu. Iya, alu nusalu. alu Jadi, Makanya kalau misalkan terpaku pada misalkan contoh yang lain itu nanti bingung ya dipahaminya dari sisi rumus dari sisi rumus gitu Yus Alu Yus Alani Yus Aluna Yus Yus Alu Yus Alani Yus Alna Yus Alu Yus Alani Yus Aluna Yus Alina Yus Alani Yus Alna Us Alu Nus Alu ya jadi wajannya adalah yuf alu itu patokannya yuf alu. Apapun film mm, ininya film dorenya maka fil dore majulnya adalah tadi yus, yuf alu. Begitu, berikutnya yuk maru. Aa, yuk maru kita serik complete bagaimana? Yuk maru. Yuk maru. Mm. Yuk maroni. Betul. Yuk maruna. Yuk mm -hmm. maru. Yuk mm -hmm. maroni. Yuk mm. maruna. Yuk maruna. Yuk maruna maru hmm. maroni hmm Tuk maruna betul itu marina betul itu maroni hmm Tuk maruna betul u maru u maru u maru u maru iya yumna'u betul tadi tadi ah yumna'u yumna yumna Ya. Betul. Terus Betul, betul. Bukan. Yum. Yum. Jumna. Jumna. Jumna. Oh. Nah, iya, jumna na. Ya, jumna na. Terus itu masih uh, demir yang ghaibah sekarang yang mukhatab hmm. betul iya betul tumna. Tumna iya tumna ina tumna Iya, tumna'na, <'na> betul um. Hmm? Umna'nu Betul Nurna Num Nom Iya, umna'u numna'u Yumna'u yumnaani, ni yumna'u ni Tumna'u tumna'u ni yumna'u na Tumna'u tumna'u ni tumna'u ni Tumna'u ni tumna'u ni Umna'u numna'u Iya Kemudian Yun-soru Yun-soru hmm. <tum> <tum> <tum tum na 'ana> Mm -hmm. Masya Allah insyora insyora insyora insyora insyora. Masyaallah, ya. Lancar, ya. Alatul, alatul yakni. <laughs> yuk sekarang, yuktalu. Ah, yuktalu ditashrif. Tafadhol. Yuktalu, mm yuktalu, -hmm. al mm Iya. -hmm. Apa tadi? Yuktalna Yuk ya, ya. Yuktalna jangan lupa. Tuk tuk tuk -tuk iya betul. Hmm. Hmm. Hmm. Betul. Hmm. Bagus asanta as ya. E, eh. Sisanya satu ya. E, biar semua merasakan Insyaallah. <laughs> e, misalkan antum e, ininya adalah yang apa saja, ya Yuftahu. E, Iya, Yuftahu. yuftahu yuftahunan. Iya. Yuftahunan. Iya. Yuftahunan. Betul. Hmm. Hmm. Iya. Kok jadi Uftahu? Kok jadi Uftahu? Apa tadi ulangi? Uhtafu, salah. Tahu. Kok jadi uhtafu? <laughs> dari awal sudah betul semua. Yuftahu, yuftahani, yuftahuna. Ya, tuftahu, tuftahani, yuftahna. Tuftahu, tuftahani, tuftahuna. Tuftahina, tuftahani, tuftahna. Untuk domir ananya masa uhtafu? <laughs> Bukan uhtafu. Apa dari? Itu? <laughs> Berarti, apa? Hurufnya itu, Uhtafu. Tertukar-tukar namanya, ya bukan uhtafu tapi uftahu, <guluh> <guluh> uftahu, nuftahu. <guluh> <guluh> <guluh> iya. Padahal tadi awal sudah lancar bagus ya, tapi ketika damir'ana jadi uftafu uh, gitu. Masya Allah, haknya jadi ke depan ya, harusnya hak itu di belakang, uftahu, nuftahu. Labas, ya itu memang suka namanya keserimpet itu, bahasa jawanya keserimpet sering itu apa namanya huruf pindah malah pindah sendiri gitu ya. Hmm. Jadi uftahu uftahu bukan uhtafu ya. Uh, atau uthafu malahan lebih parah lagi. Uftahu nuftahu. Labas. Nah, sekarang di sini uh, masih ada dua tamrin lagi ya. Masih mudah insya Allah karena kalau ta uh, fil mudhari sama dengan fil madhi majhul itu adalah cuma satu jenis wazan. Kalau us alu apa artinya? Uh -huh. Ini sebenarnya Melancarkan uh -huh. lagi ya us alu. Saya uh -huh. satu orang laki-laki Atau satu orang perempuan Akan ditanya Iya jadi saya akan ditanya Kalau singkatnya demikian ya Apa, apa, apa namanya uh, Ini bahasa yang ringkas Saya akan ditanya Tapi kalau mau diisi tadi Saya satu orang laki-laki atau perempuan akan ditanya Antum he alu. Jangan lupa di sini ada dua kandungan domir. Tus alu berarti apa saja artinya? Kange. Ah, kok jadi kami? Heeh, betul dia. Aa, betul. Betul. Sedang akan, akan ditanya. Akan ditanya. Aa, tapi masih satu lagi, anu gandungan domir jadi uh, dia satu orang perempuan atau Kami Bukan, bukan kami. Hmm. Bukan kami. Kalau tus alu ini uh, betul tadi ya uh, jawabannya adalah yang pertama kandungannya satu ini dia satu orang perempuan atau uh, tus allo di sini ada ah uh, betul kamu orang laki -laki, betul ditanya. di ditanya ya jadi dia atau kamu gitu ya dia satu orang perempuan atau kamu satu orang laki-laki akan ditanya nah di sini berikutnya tus alina ini cuma satu nih nggak ada yang lain lagi tus alina apa hi Mm -hmm. Domennya apa di situ? Mm -hmm. kamu, iya, kamu, betul. Satu orang perempuan. Orang perempuan mm -hmm. Iya, betul sekali ya. Jadi kamu satu orang perempuan akan ditanya, ya. Kemudian nus alu nih mudah sekali. Nus alu? Lebih ya dari satu. Iya. Iya. Ya. ya ini minimalnya dua sih kalau kami, kami yang jelas laki atau perempuan hmm, ya uh, akan ditanya. Berikutnya Yus Aluna silahkan Yus Aluna. Uh -uh. Laki laki, uh -uh. Ah Santa bagus sekali, rinci sekali ya Yus'aluna adalah uh, demikian terjemanya. Berikutnya uh, mirip tetapi beda. Kandungan domirnya tus Aluna. Kalau oh, tadi Yus Aluna sekarang tus Aluna. Nah. Tiga orang wakil -wakil lebih, hmm. Bagus sekali ya. Ini yes. ya, domirnya adalah kalian antum. sini. Berikutnya antum. Hey, yus alna. Mereka tiga orang perempuan akan atau sedang ditanya. Hmm -mm. Ini mereka. Di sini tiga orang atau lebih perempuan. Sedang atau akan ditanya. Nah, kalau ini Yus Alna. Nah sekarang yang mirip-mirip juga, tetapi kandungan dompetnya berbeda Bagaimana? Kalau Tush Alna, uh, Tush Alna. Kalau tadi Yus Alna, sekarang Tush Alna. Mirip-mirip, tapi kandungan dompetnya beda Apa? Kalau Tush Alna? Kalian. Hmm. Oh iya betul, Asanta. Ah, betul, kalian. Iya. Ya. Betul. Nah, kalian tiga orang atau lebih perempuan, betul? walaupun nah, iya, akan, iya. Ditanya. iya ya. akan ditanya ya kalau dalam bahasa Arab itu minimal 3 kalau yang namanya sudah jama itu 3 sampai tak terbatas jadi kalau satu itu ada ada apa kata kerjanya dua juga ada namanya dan kalau 3 itu adalah sampai tak terbatas sampai tak terhingga minimal 3 atau lebih gitu ya itu dalam bahasa Arab nah di sini Uh, masih mudah juga. Yus Alani. Hanya satu di sini. Uh, yus Alani. Hanya mirip-mirip uh, dengan uh, yang berikutnya nanti Tus Alani. Tapi di sini. Yus Alani itu cuma satu. Demirnya. Uh -uh. Betul? Ya. Ah Santa. Jadi mereka dua orang. Khusus laki-laki. Sedang atau akan ditanya. Nah. Kalau sekarang Tus Alani. Nah. Itu ada banyak. Ya. Uh -huh. Mm -hmm. Dua orang laki-laki. Mm -hmm. Satu perempuan. Mm -hmm. hati -hati. Iya. Jadi seperti yang ini, terus alani atau tasalani di sini adalah handungan nomina 3. Kalau yang ini maklum, tasalani ini adalah fi'il mudhari'nya maklum. Artinya e, ada pelakunya, ya diketahui pelakunya. Tapi kalau yang ini, Alani tidak diketahui pelakunya. Ya. E, sedikit lagi kita masuk ke tamrin 3. Tarjim ilah lugatilah orobiah tanggung ya eh, ini kita tuntaskan pada malam ini sampai eh, apa namanya tarjim ilah lugatilah orobiah bagaimana kalau dia laki-laki akan diperintah dia satu orang laki-laki akan diperintah ah antum iya kalau kalau apa namanya film mudorenya adalah yamuru yamuru yani amaro ini kan akan ya. Artinya ini masih fiil mudare. <tuh> uh, uh, jadi. Uh, ya yuk maru betul. Ya muru jadi yuk maru. Ya yuk maru. Kalau dia satu orang perempuan akan diperintah. Nah, ini masih bermakna. Uh, fiil mudare semua. Dia. Perempuan diperintah. ya Ini akan diperintah maksudnya. Hmm, kalau tadi kan laki-laki sekarang yang perempuannya. Tu Maru, ya sudah. Jadi itu Maru saja. Hmm, ya, jadi cuma satu. Tu Maru. Mereka di sini nomor tiga, laki-laki e, diperintah. Bagus. Yuk Maruna. Mereka perempuan, ya diperintah. Maksudnya banyak ini. Maksudnya apa kalau modern? Ya? Betul sekali. Yuk Merna. Kamu sekalian, laki-laki dipukul. Nah. Kamu iya, kamu sekalian sedang dipukul atau akan dipukul. Ini banyak berarti kamu sekalian di sini laki-laki uh, tiga orang lebih tiga orang atau lebih kamu sekalian laki-laki dipukul atau akan dipukul berarti apa kalau dipukul itu asal katanya ia dribu ia uh, dribu akan memukul Nah uh, berarti kalau kalian banyak apa ahit uh, ada di sini ada uh, di sini di sini ada nih ketemu di sini sholat ada dalam contoh dalam buku yang mana kalau terjawab ini kalian dua orang. Kalau di sini kalian ini kamu sekalian di sini maksudnya banyak. Tudrobna. Itu untuk perempuan. Hmm. Tudrobuna, iya. Tudrobuna, Tudrobuna itu Tudrobuna. jawaban nomor lima. Iya, jadi Tudrobuna, iya. Kamu sekalian. Ya, maksudnya ini adalah banyak, maksudnya. Berikutnya kamu sekalian perempuan dipukul. Berarti tadi Tudrobna itu jawabannya, ya sudah dibahas. sudah disebutkan sebelumnya. Tudrobna. Saya dipukul. Antum? Saya dipukul atau saya akan dipukul? Udrobu. Ya, udrobu, iya. Kami dipukul? Nudrobu. Dia laki-laki ditolong? Dia seorang laki-laki akan ditolong, berarti apa? Yun Soru Ia ya, bagus Yun Soru Dia satu orang perempuan ditolong Atau akan ditolong? Tun Soru, tun soru. Nah mudah Mereka laki-laki Maksudnya di banyak nih ya. ya Karena tidak disebutkan rinci dua orang Atau gitu Ditolong Akan ditolong berarti uh, Yang Di sini tidak kan ada dalam contoh tetapi uh, Iya Yun Soruna Betul Yun, Eh Tun Soruna ya Mereka Laki-laki akan ditolong Yun Soru Yun, Yun. Betul Yun Soruna Karena mereka Hmm, mereka ya yunsaruna yunsaluna nomor empat mereka perempuan ditolong ya, ini akan ditolong yunsarna nah, kalau mereka untuk perempuan yunsarna heeh uh, uh. kamu sekalian akan diusir laki-laki akan diusir diusir apa bahasa Arabnya ha khosaa di halaman 57 ah di halaman 57 khasaa yakhsau ya karena wazannya faala yafaalu berarti khasaa yakhsau itu mengusir e, kalau misalkan diusir kamu sekalian diusir berarti apa wazannya satu yakni yufalu wazannya kalau ma, apa majhul adalah yufalu maka kalau, kalau kamu sekalian tuh, tuh. tuhsauna ya tuhsauna ya yakni tuhsauna Tuh, eh, sa, eh, sa ya, lebih tuh sa saun ya salah begitu tulisannya tuh sau taqtu saun tuh sauna ya tuh sauna tuhsauna ya jadi eh, kalian kamu sekalian laki-laki akan diusir tuhsauna tuhsauna kemudian nomor 6 kamu sekalian perempuan adi tolong tun iya tunsorna ya tunsorna ya tunsorna terus eh, nomor 7 sedikit lagi saya diusir apa Oh, uh, ukhsa ukhsa u. Saya uh, ukhsa u. Nah uh, gitu ya. Ukhsa uh, u, saya akan diusir. Kalau kami diusir? Nukhsa. Iya, nukhsa u. Nukhsa u. Nukhsa u gitu ya. Jadi, uh ukhsa dengan nukhsa u. Alhamdulillah ya kita <tuh> Uh, setelah selesai pada Tamrin yang ketiga ini dan ini Insya Allah uh, cukupkan Pertemuan kita pada malam ini sampai Tamrin 3 <coughs> Jadi kita sudah membahas uh, Tasrif fi ilmadi Tasrif fi ilmu dhari ya. Tasrif fi ilmu Al-Mutasil Bidomir Nasbin sama tasriful fi ilmu dhari al-Majul ya. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Uh, kita tutup subhanallahu ila wa bihamdika syadalah ilaaha illa anta wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh